Mitra Bisnis, Indopos menulis, Pemerintah Daerah Blitar, Jawa Timur mewajibkan semua lembaga pendidikan memberikan pelajaran agama Islam, terutama penguasaan pembacaan Al-Quran. Akibat aturan itu, enam sekolah Katolik di kawasan itu terancam tutup jika tidak mengikuti aturan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Dharma Ningtias. Pak Dharma, apa komentar anda? Ya, saya kira itu aturannya nggak betul. Kerana kan pendirian sekolah-sekolah khusus yang berlanaskan agama itu kan juga dijamin oleh undang-undang. Saya kira ya peraturan itu harus mengacu pada undang-undang. Nah soal pelajaran agama itu kan sebetulnya iriam dalam pengertian orang boleh saja memilih pelajaran agama yang diikuti itu meskipun tidak sesuai dengan agamanya. Yang paling penting kan tidak dipaksakan. Dan saya tahu sebetulnya di beberapa sekolah katolik itu sebetulnya sudah banyak yang mengajarkan bukan agamanya banyak yang memotivasi pelajaran agama itu dengan pelajaran spiritualitas sehingga sebetulnya itu tidak mempengaruhi keimanan sebetulnya ya Jadi, kan saya tidak tahu mengapa justru sekolah-sekolah sekarang -sekolah itu sembilan menjadi sekularian itu saya kira. Dapatnya agak luas terhadap kehidupan berpangsa Karena sesungguhnya dengan peraturan semacam itu Mengajarkan orang itu tidak toleransi terhadap yang lain hmm. Selain itu Pak, ada komentar Kebijakan-kebijakan kontroversial yang muncul seperti ini Merupakan kelemahan dari otonomi daerah kita Apakah Bapak setuju? Iya, tapi Jangan lupa, peraturan itu sendiri kan punya dasar, yaitu PP nomor 5, 5 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Sehingga saya kira yang harus diubah itu pp nya itu. Selama PP itu belum diubah, memang akan punya konsekuensi munculnya peraturan-peraturan di bawahnya seperti itu. Setahu saya, setahu saya kasus itu sudah dianggap selesai karena ada lagi politik dari Teman-teman PDIP kebetulan yang wali ku itu kan PDIP. Saya tahu saya begitu, tidak tahu, yang tanya di lapangan. Demikian pengamat pendidikan Darmaning Tias, saya Wendy Lim.